Qala ha. radhiyallahu anhum an-nufus tanqasimu jisman ila karima wa fal karima tuqad bil targhib wa al karima bil 'aqab wal lid wa laima an-nufus tanqasimu jisman Jiwa manusia itu ada dua macam Karima ada jiwa mulia Walai ima ada jiwa yang tercelah Falkarima to God be targib Jiwa yang mulia itu bisa diarahkan dengan dikasih semangat Ini jiwa yang mulia ini Senang ibadah, senang mencari ilmu, kasih semangat Fadilahnya mencari ilmu, tambah semangat Fadilahnya beribadah, tambah semangat Fadilahnya dikir, tambah dia tadi itu Memperbanyak dzikir, ini jiwa karimah jiwa yang mulia. Walaih ma jiwa yang tercelah, senang maksiat, senang lupa kepada Allah ini lai jiwa yang tercela ini. Ini yuga tu diarahkan dengan tarhib, dengan ditakutkan. Ceritakan bagaimana adabnya Allah ceritakan bagaimana besarnya dosa yang ia lakukan, paham nih? Ya? Karena itu uh, kita harus tahu yang di hadapan kita ini mempunyai nafas karima atau nafas laimah. Kalau di sini manusia tadi mempunyai nafas karima, kasih fatwa kasih fatwa Kamu sholat, sholat ustad berjamaah enggak masih sendiri oh berjamaah pahalannya begini begini begini begini semangat ya berjamaah Hai nah tapi kalau dia tadi itu tar, kalau dia tadi itu enggak sholat apalagi main bilyat paham ya udah enggak sholat main bilyat lagi nah katil ya dosa kamu bakal turun adab kamu tadi itu obatnya begitu jadi dibuat di jiwanya takut Hai nah, Jangan nanti akhirnya kamu apa enggak solat enggak enggak apa-apa yang penting orang beriman ya Insyaallah masuk surga kamu udah bisa baca maulid aja nanti khusnul khotimah yang baca ngadakan maulid nanti akan khusnul khotimah nantinya itu loh ini bodoh ini orang ini eh, ini bodoh oh enggak apa-apa kan saya dia masuk surga enggak pakai hisap ini nanti Jiwa yang laima, yang tercela ini nggak bisa dikasih terhib terhib, harus dibuat takut supaya dia meninggalkan perbuatannya yang, cel, ter, yang, yang jelek tadi itu. Hmm? Kemudian jiwa yang baik, bil atau walin dikasih, jiwa yang karimah yang mulia itu akan menjadi sadar kalau dikasih. Uh, ini orang semangat mencari ilmu. Kasih kitab. Nah, beli kitab. Wah, oh, tambah semangat. Perangkat. Kayaman. Perangkat cari ilmu. Keluar lagi. Uh, oh, tambah semangat. Semoga jiwa karimah. Nafas kari. karimah. Walin lama lampu cukup. Ya apa? Kamu minta apa? yang semangat tuh ya, yang semangat. Cukup. Cukup. Tapi kalau laimah Jiwa yang tercelak, tidak bisa. Kamu apa ah, kok marah? Tak kasih duit ya, yang giat ya kamu ya. Tidak bisa, dibuat marung duitnya. Tidak bisa, lah ima, tidak bisa begitu. Bila asal, ambil pecut, ayo belajar, dayar begitu. Penanganannya lain-lain. Jangan bisa lah itu dikasih, beli kitab, duit untuk beli kitab. Saya kok enggak, ini kasih pecut, baru belajar. Huh? Wadarab dibukul, enggak ada masalah sebenarnya. Nah, tinggal siapa yang patut untuk diperlakukan seperti begitu. Nah, karena itu kadang-kadang ham ini perlu belah diroha. Lahung ya? guru kadang-kadang jewer. Uh, muridnya nanti bisa dituntut. Enggak pernah diroha dia. Penanganannya itu lain-lain. Nah, bagaimana cara menangani anak yang nakal mempunyai nafas laima dengan anak yang patuh yang punya nafas karimah, lain cara penanganannya. Ya harus dibagi jangan disamaratakan, itu tambah bodoh kalau disamaratakan itu amba bodoh orang kalau sama dirata di disamaratakan macan makanannya daging sapi makanannya rumput sapi dikasih daging bodoh macan dikasih rumput bodoh penanganannya lain-lain menangani istri, menangani suami, menangani anak, menangani yang nakal, menangani yang nurut, menangani yang giat, menangani yang malas. Ya itu harus guru tadi itu harus bisa menasehati. Ini ada yang bisa dinasehati, ada enggak bisa. Sama dengan pasien. Ada yang cukup dengan obat jalan, ada yang harus diedel-edel, dioperasi. Jangan disamakan. Nah, karena itu HAM ini perlu belajar lagi. Tidak huh? pernah hadir roha sebabnya. Jadi repot. Yang didengarkan doktrinnya Amerika dan Eropa. Jadinya begitu. Oh, Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya bisa mengambil hikmah dari majlis ini. Ada yang perlu dibahas? Tidak ada ya. Orang sudah punya anak, belajar. Gimana cara caranya? Ya belajar aja. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban daripada tanggung jawab. Ya dia bekerja untuk nafkah keluarga, punya waktu luang dia belajar, punya setengah jam, dibuat untuk belajar, satu jam, dibuat untuk belajar, jangan nanti belajar, akhirnya anaknya ditugaskan untuk ngamen, untuk cari duit misalnya, Hah? kemudian istrinya digunai, di, di, diperintahkan untuk bekerja, ini gak tanggung jawab, tetap tanggung jawab, dan belajar itu gak perlu banyak, satu masalah aja kalau kamu pelajari setiap hari Satu tahunnya 360 masalah yang kamu bisa kuasai Sepuluh tahun 3600 masalah yang kamu bisa ketahui Kan begitu Kalau setiap hari tadi itu mengapalkan dua ayat Al-Quran Setahunya 700 lebih daripada ayat Al-Quran Lima tahun atau 10 tahun kamu sudah jelas apal Al-Quran. Nah, sebenarnya eh, gampang, cuma memang tidak punya program. Program saja bisa, kenapa tidak bisa?